susah Rara, ayo makan dulu. Udah siap nih makanannya. Iya Uma. Makan makan. Makan makan. Ayo sebelum makan jangan lupa baca Bismillah. Oke Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurnya dihabisin ya. Hah? Uma tinggal dulu ya. Hmm, enak loh. kanusa, kipje voor Sara, he he, he he, he he, Anta makan he <Gelachan> Rara Uma Uma <Gelachan> nah, Kan Uma hmm. <Gelachan> hmm Ini Anu Rara Mau tambah bayernya Syok, die lagi Bukannya <Gelachan> tadi Yakinlah kan Sehat dan pergi. Banyak vitaminnya lagi, ya kan Ma? <Gö bekerja> Alhamdulillah kalau Rara suka Coba Uma lihat, Hah? Enak kan? Udah suka bayam Tambah lagi bayamnya Gitu dong Makan sayur Eh, kalian tahu gak Manfaat makan sayur bayam Bisa buat badan sehat dan kuat kan Umah Seratus untuk Nusa Makanan sehat seperti buah dan sayuran Juga banyak disebutkan dalam Al-Quran Salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 99 Ingat gak buah apa yang disebut dalam surat itu? Segala jenis tumbuhan, kurma, anggur, sama delima. Betul sayang, kandungan vitamin dalam bayam itu baik untuk tubuh dan kecerdasan otak loh. Waktu Uma lagi hamil kalian, wah, Uma tuh rajin makan bayam. Wah, makanya orang-orang jadi pintur. <laughs> Uma. Masak in sayur setiap hari ya, pokoknya sayur yang enak, yang begini. <gif> <gif> iya, iya sayang. Hmm. Tadi aja ngaduin sayur, sekarang udah tahu ketagihan kan? Ga jadi tuker nih sama ayamnya. Ga ah, mana ayamnya? Ga ada tuh. Ada kok. Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak.